Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inal hamdalillah nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah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 Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa syarral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Para pendengar Radio Roja Bandung Yang dimuliakan oleh Allah Azawajalla Dibouti Alhamdulillah di pagi hari ini Kita bisa kembali berjumpa di udara Melalui Gelombang 1476 AM Untuk melanjutkan Kajian kita Tentang masalah ilmu Alhamdulillah pagi hari ini Kita bisa Langsung Menyiarkan kajian ini Setelah beberapa kali kita hanya bisa atau sempat memutarkan e, rekaman dari kajian-kajian yang pernah diadakan pada masa-masa yang lalu karena ada udhur Alhamdulillah Allah memberikan lagi kesempatan kepada kita untuk secara langsung bertemu di udara kalau pertemuan-pertemuan lalu kita sudah menjelaskan tentang beberapa keutamaan ilmu Kini kita akan masuki satu bab yang sangat, sangat, sangat penting bagi seluruh penuntut ilmu, yaitu tentang adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu agar ilmunya ini bisa benar-benar bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, baik untuk jiwa ataupun untuk raga. Baik untuk dunia ataupun untuk akhirat Karena betapa banyak orang yang menuntut ilmu Setelah ilmu itu didapat Ternyata eh, tidak maksimal pemanfaatan dari ilmu itu Baik untuk diri atau sendiri ataupun untuk orang lain Atau seringkali orang gugur di tengah jalan pencarian ilmu yang sedang dilakukannya Karena tergiur oleh manisnya kehidupan dunia Sehingga dia banting setir mengejar, mengejar dunia Dan meninggalkan ilmu yang selama ini dilakoni dan ditekuninya Oleh karena itulah, maka untuk menghindarkan hal tersebut Perlu diperhatikan beberapa adab Yang harus dipenuhi oleh para penuntut ilmu Adab yang pertama adalah meniatkan mencari ilmu secara ikhlas karena Allah Azza Wajalla, bukan karena yang lain-lainnya. Dengan cara memaksudkan pencarian ilmu yang dilakukannya untuk bisa melihat wajah Allah Azza Wajalla di negeri akhirat. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Memang menekankan hal itu kepada manusia Seluruh amal yang kita lakukan Wajib diniatkan secara ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Wa ma'umiru Illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa dan tidaklah mereka, tidaklah manusia diperintahkan. Kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mukhlisina lahuddin. Dengan mengikhlaskan seluruh pelaksanaan dari agama ini. Hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Hanya untuk meraih keriduannya. Hanya untuk bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Bukan untuk yang lain-lainnya Oleh karena itu Di saat seseorang Meniatkan Suatu amalan Dengan menduakan Niat tersebut Sebagian niatnya untuk Allah Sebagian lagi untuk yang lain Baik yang lain itu Untuk pujian orang Atau untuk keuntungan duniawi Maka seketika Itu juga amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan diterima. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsyinya, kata Allah anak agnashurokai anisirki, faman amil amalan ashroka fihi ghairi taraktu wa syirkahu. Aku adalah zat yang tidak membutuhkan serikat sama sekali. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan Dan dia menyekutukan aku dalam amalan tersebut dengan yang lainnya Maka aku tinggalkan amalan tersebut Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan juga sekutunya Apa yang dia sekutukan itu Pokoknya tidak akan diterima amalan tersebut Karena apa? Karena orang itu menduakan niat dalam melakukan amalan tersebut Sebagian untuk Allah Dan sebagian lagi untuk yang lainnya Apa saja amalan itu Termasuk mencari ilmu Bahkan Amalan teragung Yang dilakukan oleh manusia Tetapi Dia ada unsur ria Di dalam niat Dalam mengamalkan amalan tadi Seperti umpama Amalan teragung tersebut adalah Sholat Maka Orang yang melakukannya bukan diberikan pahala dan balasan yang baik, tapi diancam oleh Allah dengan ancaman neraka wail. Kata Allah, fawailul lil musallin. Wail bagi orang-orang yang sholat. Wail itu kata Nabi saw wadin finari jahannam. Sebuah lembah di neraka jahannam. Nawail Yang merupakan sebuah lembah Di neraka Jahannam itu Ditujukan bagi orang-orang yang Solat Solat yang bagaimana an ansolatihim sahun Pertama orang-orang yang sahun Dari solatnya Yang kedua Walladhinahum yura'un Yaitu orang-orang yang ria Di dalam solatnya Oleh karena itulah Maka amalan apapun Yang diniatkan dengan tidak ikhlas Karena Allah Azza wa Jalla Maka amalan itu tertolak Kenapa demikian? Karena keikhlasan Merupakan inti Dari kalimat Tauhid Dan Allah sudah Memerintahkan kepada kita untuk Meyakini Kalimat Tauhid dan Mengaplikasikannya Lihat umpah Al-Quran Surah Muhammad ayat ke-19 fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa astaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwa la ilaha illallah. La ilaha illallah itu maknanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Satu-satunya yang berhak untuk diibadati untuk seluruh amal kita ditujukan hanya kepadanya. Hanyalah Allah. Sehingga apabila peribadatan kita ditujukan kepada Allah sebagian. Dan sebagian yang lain lagi ditujukan untuk meraih keuntungan duniawi. Berarti orang itu tidak mengesakkan Allah dalam ibadahnya. Karena dia membagi niat ibadahnya kepada Allah dan kepada yang lainnya. Maka itu sudah bukan lagi kalimat Tauhid itu sudah bukan lagi pengesaan kepada Allah Azza Wajalla. Oleh karena itu keikhlasan merupakan inti dari kalimat Tauhid inti dari La Ilaha Ilallah yang maknanya adalah tidak ada sesembahan yang sebenar-benarnya kecuali Allah Azza Wajalla. Pujian Allah kepada para ulama Itu banyak terdapat dalam Al-Quranul Karim Dan bila Allah memuji sesuatu Atau memerintahkan sesuatu tersebut Maka pasti sesuatu itu apabila dilaksanakan Merupakan sesuatu yang bernilai ibadah Dan akan dipahalai oleh Allah Subhanahu. Kuasa Allah. Nah Allah memerintahkan kita untuk ikhlas. Dengan demikian wajiblah ikhlas ini menjadi dasar niat bagi seluruh amal kita, termasuk dasar bagi pencarian ilmu yang kita lakukan. Apabila seseorang mencari ilmu syar'i tapi dengan niat umpamanya untuk kepentingan dunia, memperoleh ijazah agar ijazah itu bisa memberikan keuntungan duniawi, penghasilan yang besar, kedudukan yang tinggi, pujian yang banyak, maka orang itu akan terkena dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih kata Nabi alaihi salatu wasalam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradh min ad-dunya lam yajin arfal jannati yawm qiyamah yakni riha Siapa orang yang mencari ilmu, mencari suatu ilmu yang diridhai oleh Allah Azza Wajalla, ilmu itu diridhai oleh Allah Azza Wajalla, seperti ilmu syari', ilmu tentang Islam. Dia tidak mempelajari ilmu tersebut kecuali hanya untuk meraih keuntungan dunia, maka orang itu tidak akan bisa mencium baunya surga pada hari akhirat nanti pada hari kiamat nanti dan ini adalah ancaman-ancaman yang sangat-sangat-sangat keras sehingga terlarang secara keras meniatkan mencari ilmu untuk keuntungan duniawi akan tapi bila ada seorang penuntut ilmu mengatakan saya ingin memperoleh ijazah bukan untuk kepentingan dunia akan tetapi karena memang sistem yang berlaku di negara yang saya tempati mengharuskan apabila seseorang umpamanya ingin berdakwah dengan dakwah yang didengar oleh masyarakat itu harus ada ijazah umpamanya tanpa ijazah itu kita tidak bisa berdakwah orang-orang menjadikan ijazah sebagai ukuran layak tidaknya omongan itu didengar oleh mereka kalau terketahui orang itu tidak memiliki ijazah bukan sarjana di bidangnya kemudian apapun yang dia omongkan tidak digubris tidak didengar maka kita meniatkan mencari ijazah untuk itu untuk bisa berdakwah bukan untuk kepentingan duniawi, maka niat seperti ini adalah niat yang selamat yang tidak mengandung unsur mazmorot sedikit pun dan itu diperbolehkan dan tidak terkena dengan hadis yang tadi dijelaskan. Oleh karena itulah maka. Tidak mengapa seseorang belajar termasuk belajar Islam dengan niat untuk memperoleh ijazah karena ijazah tersebut umpamanya di negeri tempat dia tinggal itu tempat kita tinggal itu menjadi ukuran ukuran apa ukuran layak tidaknya orang itu didengar oleh masyarakat maka boleh kita meniatkan belajar ilmu untuk memperoleh ijazah dengan ijazah itu kemudian omongannya didengar oleh masyarakat umum Sehingga dakwah yang dia lakukan lebih lebar, lebih menyebar dan lebih maslahat kepada umat Disebutkannya ikhlas sebagai awal dari seluruh adab-adab yang perlu untuk diperhatikan Karena adab yang pertama ini Adalah adab yang terpenting Yang menyebabkan Diterimanya Ikhtiar mencari ilmu kita Yang menyebabkan Seluruh amal ini diterima Oleh Allah Azza wa Jalla Dan tanpa adab yang pertama ini Amal apapun Termasuk amal mencari ilmu pun Akan ditolak Oleh Allah Azza wa Jalla Yang menunjukkan pentingnya Adab yang pertama ini bahkan para pendengar radio Raja Azanillahu wa Iyakum, tidak sekedar amalan tersebut ditolak oleh Allahu Azza wa tapi justru yang lebih parah lagi daripada itu adalah diancamnya orang itu dengan ancaman azab neraka yang sangat sangat sangat dahsyat Coba kita lihat tadi Surah Al-Ma'un Orang itu sholat Dan sholat itu Merupakan kebaikan yang agung Ibadah yang agung Tapi ketika sholat tersebut Diniatkan untuk kriya Bukan diberi pahala Bukan semata-mata Ditolak tidak diterima Tapi diancam Dengan ancaman wail tadi fa Wailu lil musallin Salah satu penyebab Orang yang sholat itu Masuk ke dalam wail Yang merupakan lembah di neraka Jahannam Yaitu mereka yang ria Di dalam sholatnya Karena ria bukan sekedar sholatnya Ditolak Tapi juga dimasukkan ke dalam Wail yang Dahsyat karena merupakan dasar bahkan bukan sekedar dasar tapi lembah yang berada di dalam jahannam wal Coba lagi perhatikan semua hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Kata Abu Hurairah Rasul alaihi salatu wasallam bersabda Inna awalan nasi yuqdo yawmal qiyamah thalatha Sesungguhnya Manusia yang pertama kali Dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat Ada tiga golongan manusia Pertama Rajulun ustushida Seseorang yang mati syahid Kita tahu Mati syahid itu mati yang termulia Tidak ada yang lebih mulia daripada mati syahid Sehingga itu menjadi harus menjadi cita-cita seluruh kaum muslimin dalam kehidupannya Ingin mati sebagai syahid Nah syahid ini tidak bisa dicapai Kecuali dengan sebuah perjuangan dan pengorbanan yang besar sebelumnya Yaitu perang Melawan orang-orang kafir dan jihad melawan orang kafir merupakan ibadah yang agung Merupakan jihad akbar Jihad terbesar itu jihad dengan dalam bentuk perang melawan orang kafir Tidak seperti yang banyak difahami orang selama ini Bahwa jihad yang paling besar itu jihad melawan hawa nafsu Bukan Karena Al-Quran Hadis Bahkan akal kita menyatakan jihad terbesar itu adalah jihad melawan orang kafir Sehingga hadis yang banyak difahami orang Raja'na minal jihadil asbar ilal jihadil akbar Kata Nabi dalam riwayat yang banyak masyur di kalangan manusia itu mengatakan Kita baru saja pulang dari jihad kecil menuju jihad besar Para Sahabat bertanya, "Wah, jihadul akbar. Apa jihad abbasar itu?" Dijawab, "Jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu." Ini masyur di kalangan manusia, bahkan banyak para ustaz yang kurang teliti terhadap hadis mengemukakan juga hadis ini. Padahal, ini bukanlah hadis. Sehingga para ulama ya, seperti Umpama yang Imam Al Iraqi dalam kitab Takriju Hadis al ya. Juga Imam Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah kitab Tasdidul Qaus menyatakan bahawa ini ucapan seseorang namanya Ibrahim bin Ablah yang kemudian didisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diaku-aku sebagai ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini sebenarnya palsu. Syekhul Islam menjelaskan dalam kitab Al Furqan bina awliyai Rahman wa awliyai Shaytan Setelah mengutip pendapat Imam Al-Iraqi Juga penjelasan Imam Ibn Hajar Menyatakan bahwa Jihad yang terbesar Menurut Al-Quran adalah Jihad perang melawan orang-orang kafir Lalu beliau mengutip beberapa ayat Dan beberapa hadis dan seterusnya Nah setelah terlewatinya Jihad besar itu melawan orang kafir Lalu gugur di medan perang Barulah tercapai kemuliaan kematian yang termulia, yaitu syahid di jalan Allah Azza Wajalla. Tapi perang dan jihad ini sampai mati syahid wajib, wajib, wajib diniatkan secara ikhlas karena Allah. Perangnya bukan untuk disebut ingin disebut pahlawan. Perangnya bukan ingin dipuji orang. Perangnya bukan sekedar hobi, perangnya bukan sekedar pelampisan kemampuan dia dalam memainkan pedang, tapi perangnya itu betul-betul untuk membela ajal Allah, litakuna kalimatullahihi al-oliyah untuk menjadikan kalimat Allah yang merupakan kalimat tertinggi di atas kalimat-kalimat lainnya. Baru itu syahid yang diterima oleh Allah adabun kaloria seperti dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah ini orang yang mati syahid tadi dipanggil oleh Allah pada hari kiamat lalu ditanya limadza qutilta bagaimana kamu itu terbunuh dia menjawab rabbi quttaltu fi sabilika hatta qutiltu ya Allah aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh apa kata Allah? Kazabta bohong kamu. Katakan ini ayyuqal annaka jarii, faqad qila dhalik. Kamu memang berperang, tapi kamu berperang agar kamu itu disebut pemberani oleh orang-orang. Kamu ini disebut jagoan, kamu ini disebut pahlawan. Itu niat kamu perang itu untuk itu. Dan sebutan itu telah ditujukan kepadamu lalu memerintahkan agar orang itu diseret pada wajahnya kemudian dilemparkan ke dalam api neraka wal ya dzibilillah kedua dipanggil orang yang hartawan dan dermawan ketika di dunianya dia banyak uang dan uangnya dia pakai untuk fisabilillah kecakapan dengan di jalan Allah membiayai dakwah Membiayai masjid Pesantren, madrasah fakir miskin Pokoknya tidak ada satupun momen Yang Allah suka untuk Berinfak di momen itu Kecuali dia berinfak di sana Nah itu dipanggil Lalu Allah Menyatakan aku telah berikan banyak Kenikmatan kepadamu Apa yang kau lakukan dengan seluruh kenikmatan itu Dia menjawab Ya Allah tidak ada satupun momen yang engkau suka untuk berinfak di momen tersebut. Kecuali aku berinfak di, di dalamnya. Maka Allah menyatakan bohong kamu. Kamu infak. Agar kamu itu disebut sebagai orang yang dermawan. Jelemah bager. Jelemah berehan. Tukang tutulung kanu butuh. Tatalang kanu susah. Meremawih kapapada manusia. Dan memang pujian itu telah orang-orang tujukan kepada kamu. Lalu Allah pun memerintahkan agar orang itu diseret pada wajahnya, lalu lemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzabilah. Ketiga dipanggil orang yang berilmu. Ditanya orang itu menjawab, Rabi taallamtul ilma wa allamtuhu wa qaratu fikar Quran. Ya Allah dulu ketika di dunia aku mencari ilmu. Aku ajarkan ilmu itu. Dan aku membaca Al-Quran kerana engkau. Kata Allah, kathabta, dusta engkau. Engkau belajar ilmu. Agar engkau disebut orang alim. Disebut ustaz kondang. Disebut da'i beken. Orang-orang memujimu. Untuk itu. Niat kamu, kamu tujukan dalam mencari ilmu. Engkau pun membaca Al-Quran. Dibagus-baguskan agar orang-orang menyebut engkau sebagai qori, Ahli kiraat Dan pujian itu telah ditujukan kepada kamu Lalu Allah subhanahu wa ta'ala pun Memerintahkan Agar orang itu diseret pada wajahnya Lalu dilemparkan atau dilemparkan di, e, ke dalam api neraka wal-iyadzubillah Lihat para pendengar radio azan ya Allah wa yakum Lihat Tiga orang hebat dengan tiga amalan hebat Tapi ternyata tiga-tiganya masuk ke dalam neraka Pertama mujahid sampai syahid di jalan Allah Kedua orang hartawan dan dermawan. Dan yang ketiganya adalah orang yang berilmu serta mengamalkan ilmunya. Ini tiga orang hebat dengan tiga amalan hebat tapi masuk ke dalam neraka. Karena apa? Bukan karena amalannya. Tapi karena niat dalam mengamalkan amalan-amalan tersebut. Niatnya Ria. Maka Allah subhanahu wa ta'ala... Bukan memberi pahala kepada mereka, tapi memberi azab. Sampai-sampai setelah Nabi SAW menyatakan, menjelaskan hadis ini. Lalu dengan menepuk-nepuk dada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, Wahai Abu Hurairah, merekalah tiga orang golongan manusia yang menyebabkan Api neraka pertama kali dinyalakan Oleh karena itulah Maka wajib Kita meniatkan segala amalan ikhlas Karena Allah Termasuk amalan ketika mencari ilmu Oleh karena itu Para penuntut ilmu sekalian Bagi ikhwan dan akhwat Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi yang selama ini sering hadir di majlis pengajian, ingat, niatkan, niatkan, niatkan kehadiran kita di majlis itu untuk sekadar mencari ilmu, ilmu Allah wajahalal, bukan yang lain-lain. Jangan tertipu, terjebak oleh perangkap setan, terutama ikhwan akhwat yang masih pada muda-muda tu ya, para bujang dan lajang gitu ya seringkali tercoreng terkotori niat mencari ilmunya di tengah perjalanan mencari ilmunya setelah tahunan dia hadir di majelis-majelis ilmu lalu mulailah ada rasa suka mencari atau hadir dalam majelis ilmu karena adanya Syefulan si dan Syalar si Karena adanya orang tertentu yang ikut hadir di majlis itu Maka dia semangat Dan ketika orang tersebut tidak ada, lemes lagi Dan ketika si Fulan dan si Alan tersebut umpah menikah dengan yang lain Aduh, udah gak mau lagi hadir ke majlis pengajian Coba, coba perhatikan Selama ini ngajinya itu untuk apa dan untuk siapa? Untuk Allah ataukah untuk orang? Betapa sayangnya Ibadah agung Berupa mencari ilmu dengan Seabreg keutamaan dan kemuliaan Yang terkandung di dalamnya Harus, harus, harus Ditukar dengan niat-niat Buruk yang seperti itu Oleh karena itulah Maka ikhwan dan ahwat sekalian Asyani Allah iyyakum semoga Allah memuliakan Kita semua Terutama dengan ilmu dan pengamalan Terhadap ilmu itu perhatikan Niat kita dalam mencari ilmu Jangan sampai tercoreng atau terkotori oleh niat-niat yang lainnya Inilah adab yang pertama yang harus dan wajib kita tanamkan secara mantap dan kuat dalam hati kita Yaitu meniatkan mencari ilmu secara ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang pertama Adab yang kedua raf'un jahli an nafsihi wa an ghairi. Meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari diri orang lain. Kenapa? Karena pada asalnya manusia itu bodoh. Pada asalnya manusia itu tidak berilmu, tidak ada manusia yang dilahirkan dalam keadaan pintar, pandai Ilmu ini bukanlah warisan dari orang tua yang diterima begitu saja tanpa harus berjuang untuk mempelajarinya, enggak Ilmu memang warisan para ula, para, para nabi tapi untuk memperoleh warisan itu tidak bluk begitu saja anak-anak nabi turunan nabi tiba-tiba jadi pintar tentang Islam enggak kalau enggak belajar enggak bisa Imam Bukhari menyatakan innamal ilmu bitaallum wa innamal fiqhu bitafaqqu Ilmu itu hanya bisa dipelajari dengan cara belajar ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara belajar Pemahaman juga bisa diraih hanya dengan bertafakpuh. Ada proses, ada perjuangan, ada pengorbanan yang harus dilakukan. Bukan teraih melalui mimpi, melalui tapa, melalui mati geni, melalui mutih. Bukan. Harus dengan belajar. Sebab pada asalnya manusia itu bodoh. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 78 Allah menyatakan wallahu akhrajakum min buthun ummahatikum la ta'lamuna shay'an waj'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'anlakum tashkurun Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa tidak tahu apapun dalam keadaan bodoh seluruhnya para nabi Para sahabat, para ulama begitu lahir gubrak ke alam dunia. Itulah keadaan tidak tahu apa-apa. Wa -apa. ja aladakumus sama walabsor walafidah. Lalu Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan juga hati agar kalian ini bersyukur. Nah, setelah bodoh kemudian belajar. Dengan belajar hilang kebodohan dari diri kita. Step by step, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit Kebodohan yang ada dalam diri kita yang tadinya besar, banyak Dengan ilmu, hilanglah sedikit demi sedikit Nah, oleh karena itulah, maka niatkan Mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita sebab kebodohan adalah pokok pangkal dari seluruh keburukan. Pokok pangkal dari seluruh penyimpangan. Pokok pangkal dari seluruh kesesatan. Orang kafir kenapa dia kafir? Itu karena bodoh tentang keimanan. Orang musyrik kenapa dia musyrik? Itu karena bodoh tentang tauhid. Orang bidnah, kenapa dia uh, Menjadi ahli bidnah Itu karena bodoh tentang sunnah dan bidnah Oleh karena itulah Maka kebodohan itu Pokok pangkal dari Keburukan-keburukan Maka dengan hilangnya Kebodohan dari diri kita Teraihnya ilmu Teraih pula rasa takut Yang mendalam kepada Allah mahabbah, Khasyah, raja tawakkal itu bisa teraih dengan ilmu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat ke-28 kata Allah innama yakhsallaha min ibadihi ulama Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Dengan ilmunya dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan ilmunya dia sangat cinta kepada Allah Azza wa taala. Dengan ilmunya dia akan melangkah dalam kehidupan di dunia secara hati-hati. Bagaimana tidak? Dia tahu dengan ilmunya Allah mengawasi. Allah melihat, Allah mendengar, Allah Maha mengetahui apapun termasuk apa yang dibisikan dalam hatinya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu na ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami telah ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dalam hati manusia itu. Dan kami lebih dekat kepada manusia dibanding urat lehernya sendiri. Oleh karena itu, seorang yang berilmu tahu isi hatinya diketahui oleh Allah, didengar oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, diawasi oleh Allah. Maka tidak mungkin orang seperti itu, Berani secara Sengaja Apalagi direncanakan Melakukan perbuatan Yang bisa mengundang murka Allah Karena Allah selalu melihatnya Seorang ulama memiliki Banyak murid Di antara sekian banyak murid itu Ada satu orang murid yang dianak emaskan Diperhatikan Dengan perhatian yang lebih dari yang lain Yang lain iri Ditanya, kenapa engkau menganakmskan dia dan tidak yang lainnya Ayo kita buktikan kenapa saya menganakmskan dia Dipanggil beberapa murid utamanya termasuk murid yang dianakmskan itu Lalu masing-masing muridnya ini diberi satu pisau dan satu burung Lalu kata sang guru, kalian cari tempat sepi di mana tak seorang pun yang bisa melihat kalian. Lalu di tempat itu sembelihlah burung itu. Ayo bubar Bubar Semua orang mencari tempat sepi yang nggak ada orang satupun yang melihat. Lalu disembelihlah. Tak berapa lama, itu semua muridnya kembali dengan mau burung yang sudah disembelih. Ditanya, di tempat mana kamu sembli? Oh, ada yang menyatakan di tempat sepi di kamarnya. Yakin gak ada yang lihat? Yakin. Kecuali satu yang belum datang, yaitu orang yang dianakmaskan tadi. Lama sampai akhirnya datang juga dalam keadaan masih membawa burung yang masih hidup dan pisau yang masih kering dengan lumuran darah ditanya kenapa burungmu masih hidup sementara yang lain sudah mati dia menjawab engkau wahai tuan guru menyuruh aku untuk menyembeli burung ini di tempat yang tak ada seorang pun yang bisa melihatnya dan aku tidak akan pernah menemukan tempat seperti itu karena di tempat manapun akan selalu ada yang melihat kita yaitu allah swt maka saya tidak bisa melihat apa namanya menyembelih burung itu kata sang guru lihat bedakan dia dengan yang lain dia sudah memiliki apa yang disebut dengan muraqabah muraqabah itu selalu selalu selalu merasa diawasi oleh Allah azza wajalla sementara murid yang lain menyatakan aman tidak ada yang melihat kecet-kecet itu dipencet sama manuk tetet dia tidak sadar ada yang melihat siapa Allah Selain Allah ada malaikat yang juga melihat Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quranul Karim Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi Rakibun atid Tidak ada satu kata pun yang terucap dari mulut seseorang Kecuali di sisinya ada rakib dan atid Mencatat semuanya itu oleh karena itulah Maka Ilmu menyebabkan Seseorang Bisa memiliki Sifat murakabah Murakabah itu setelah merasa Diawasi oleh Allah Maka ia salah satu sifat dan sekaligus Nama Allah adalah rakib Rakib itu artinya yang maha Pengawas, selalu mengawasi Seluruh gerak-gerik Manusia, bahkan Isi hati manusia pun Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Wallahu alimum bidhati sudur. Allah mengetahui seluruh isi-isi hati manusia. Ini efek dari ilmu. Oleh karena itu, niatkan pencarian ilmu yang kita lakukan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Karena pada asalnya di dalam diri setiap manusia, Terdapat kebodohan karena dia dilahirkan memang dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dan ketika manusia itu belajar memperoleh ilmu, maka ilmu yang diperoleh itu menghilangkan kebodohan dengan kadar yang sesuai dengan kadar ilmu yang dia peroleh. Semakin banyak ilmu yang dia banyak, semakin banyak kebodohan yang hilang dari dirinya. Itu yang pertama. Kedua. Hilangkan pula kebodohan dari diri orang lain. Dengan cara diajarkan. Karena apa? Karena kebodohan yang ada dalam diri orang lain. Sama efeknya dengan kebodohan yang ada dalam diri kita. Menyebabkan siapapun orang yang bodoh itu. Dia akan terjerumus ke dalam kemungkaran. Dia bisa terjerumus dalam perbuatan syirik karena kebodohannya. Dia bisa terjerumus dalam perbuatan kufur karena kebodohannya. Dia bisa terjerumus dalam perbuatan bid'ah karena kebodohannya. Dan yang lebih berbahaya bukan hanya melakukan perbuatan syirik, kufur, bid'ah, dan maksiat. Bahkan menjadi pembela bagi perbuatan syirik, kufur, bid'ah, dan maksiat tersebut. Soal orang yang berbuat syirik, kedukun umpamanya, atau pergi ke kuburan, minta-minta ke penghuni kubur umpamanya, itu perbuatan syirik. Kita nasihati, kita beritahu bahwa itu syirik. Apa dia nerima? Enggak. Dia membela perbuatan syiriknya tersebut. Bahkan membenci kita Memusuhi kita dan menganggap kita Sebagai orang sesat Karena melarang perbuatan syirik Yang dilakukan oleh orang itu Yang orang itu menganggap perbuatan syirik Yang merupakan ibadah yang agung Bagaimana tidak agung Karena dia berziarah kepada orang soleh Minta kepada orang soleh Agar disampaikan permintaannya kepada Allah Dan dia menganggap itu adalah ibadah agung Bagaimana ibadah agung ini bisa kita larang? Ketika kita larang, dia ngamuk. Jadi karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, maka orang itu bukan hanya sekedar menjadi pelaku syirik, pelaku kufur, pelaku bidah, tapi menjadi pembela-pembela dengan mempertaruhkan raga dan jiwanya. Nah ini kan berbahaya. Oleh karena itu, ajarkan ilmu kepada orang lain. Dengan diajarkannya ilmu kepada orang lain, kebodohan yang ada dalam diri orang itu hilang. Sedikit demi sedikit. Hilangnya kadar kebodohan pada diri orang itu selaras dengan sampainya kadar ilmu yang sampai kepada orang itu. Makanya, kata Nabi alaihissalatu wassalam, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Dalam kitab Sahihnya Beliau menyatakan Baligu anni walau ayah Sampaikan oleh kalian Apa yang harus sampaikan? Anni, apa-apa yang kalian terima dari aku Apa sih yang diterima dari Rasulullah S.A.W? Al-Quran dan As-Sunnah Al tentu saja Jadi yang disampaikannya Quran Sunnah Bukan yang lain-lain. Walau ayah, walaupun satu ayat. Ayat tentang Al-Quran. Pastinya juga penjelasannya harus dari Rasul. Sallallahu alaihi wa Bukan dari otak kita. Bukan dari urayan yang bersumber. Dari filsafat. Dari ilmu sosiologi. Dari ilmu psikologi. Atau dari ilmu-ilmu lainnya. Bukan. Tapi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam balighu anni bukan balighu an raika walau ayat bukan sampaikan oleh kamu menurut pendapat kamu walaupun satu ayat bukan begitu tapi balighu anni walau ayat sampaikan oleh kalian apa apa yang kalian terima dari aku walaupun hanya satu ayat kalau umpamanya kita menyampaikan ilmu yang kita miliki kepada orang lain, orang itu lalu menerimanya. Sehingga hilang kadar kebodohan yang ada dalam diri orang itu. Sebesar kadar ilmu yang sampai kepada orang itu. Maka dengan sampainya ilmu, hilangnya kebodohan. Maka hilanglah kesempatan untuk bermaksiat, berbuat bid'ah, berbuat kufur, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu SWT. Oleh karena itu, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan, Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman suhati niyatuh. Kata Imam Ahmad, ilmu itu tidak ada bandingnya, tidak ada satu sesuatu pun yang bisa menandinginya. Bagi orang yang benar niatnya ketika mencari ilmu. Ditanya oleh orang-orang, oleh murid burnia Kaifadhalik Bagaimanakah hal itu bisa diwujudkan Apa yang dimaksud ilmu itu Tidak ada bandingnya Bagi orang yang benar niatnya Maka Dijawab Iyanwi Raf'al jahli An-nafsihi wa-an-ghairihi Dia meniatkan Mencari ilmunya untuk Menghilangkan kebodohan dari dirinya Dan Kebodohan dari orang lain. Nah, ini orang yang niatnya benar dalam mencari ilmu, baru pencarian ilmu serta ilmu yang didapat oleh orang itu adalah sesuatu yang tiada bandingnya. Kalau niatnya benar, yaitu niatnya itu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan juga menghilangkan kebodohan dari diri orang lain. Inilah adab yang kedua, yaitu meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Ketiga. Adifawan Ad syariah, meniatkan mencari ilmu untuk apa? Untuk membela syariat. Kenapa? Karena kitab-kitab yang berisi ilmu Kitab itu tidak bisa membela syariat Karena apa? Karena tidak ada yang bisa untuk mengungkap isi kitab tersebut Kalau sekedar kitab Umpamanya ini ada sebuah perpustakaan besar Berisi kitab, ribuan kitab Jutaan bahkan Ada kitab Tauhid Ada kitab Tafsir, kitab hadis, kitab Fiqh, Zulfiqh, kitab Bahasa Arab Semua ilmu syari'i Kitabnya ada di sana Kitab tentang sunnah dan bid'ah Ada juga di sana Lalu datang umpamanya orang yang memiliki pemahaman yang keliru tentang Islam. Datang ke perpustakaan itu. Dia berbicara tentang kesesatan di, di perpustakaan itu. Adakah satu aja kitab yang membantah omongan dia? Tiba-tiba si kitab itu ngomong. Atau kitab itu tiba-tiba jatuh dari raknya lalu membuka. Halaman yang berisi bantahan kepada omongan orang tersebut Tidak Seluruh kitab diam pada tempatnya Teusik, temalik, teoyak-oyak acan Tidak bergerak sedikit pun Tapi coba apabila orang yang pemahamannya keliru Pemahamannya sesat Umpamanya orang itu menyatakan Quran ini palsu umpamanya atau orang itu menyatakan ucapan Nabi itu gak perlu didengar karena dia manusia biasa umpamanya. Terus orang itu ngomong di hadapan ahli ilmu. Apakah ahli ilmu itu diam? Tidak. Dia akan membantah. Syobat yang orang itu lontarkan akan dibantah. Argumentasi yang dikemukakan oleh orang itu akan dipatahkan. Dengan berdalil dari Quran dan Sunnah. Dan akal yang benar Yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Oleh karena itu Kitab Tak ubahnya seperti senjata Umpamanya senjata mesin Yang sekali Narik pelatuk Seratus butir peluru terlontar Umpamanya Kalau sekedar senjata Itu tidak ada manfaatnya Dia tidak bisa Menembakkan pelurunya dengan sendirinya enggak bisa. Harus ada orang yang mengoperasikannya. Begitu senjata itu dipegang oleh ahlinya ah, baru itu menjadi senjata yang ampuh, bisa mematikan, membunuh ratusan orang dengan hanya sekali tembak ompa di deredede brr. Itu banyak orang mati. Tapi kalau hanya senjata tanpa ada orang yang mengoperasikannya enggak Gak akan ada manfaatnya. umpamanya ada senjata mesin, ya. gak goler atau gak gantung. Datang musuh, apa senjata mesin itu langsung membidik musuh itu lalu mengokang sendiri lalu ber tembak, enggak. Diem saja bahkan bisa digunakan oleh musuh. Kitab itu persis seperti senjata. Kalau hanya kitab gak ada orang. Yang ahlinya untuk membedahnya Tidak ada manfaatnya. Tapi begitu ada ahli ilmu Dia membuka kitab itu Dan menelah isinya Lalu disampaikan kepada orang lain Baru itu akan bermanfaat Oleh karena itulah Maka ketika syariat ini Lahir ke alam dunia Melalui nabinya Nabi Muhammad SAW Nabi akhir zaman Adakah di kalangan manusia orang yang menentangnya dengan cara umpamanya Mengkritik isi dari syariat itu buayak banyak dari Yahudi, dari Nasara Dari orang-orang musyrikin, para penyembah berhala Dari orang-orang ateis Orang-orang musyrik itu kan menyatakan Kenapa Quran ini tidak diturunkan sekaligus saja Kok apa namanya dikredit gitu, dicicil gitu ya Nah, ada kritikan turun ayat kata Allah Subhanahu wa taala bahwa hal itu liyuthabbiti bi fuadak hal itu untuk memantapkan hati Muhammad kalau ayat turun berdasarkan kejadian ada asbabun nuzulnya itu tambah memantapkan hati nabi dan para pengikutnya ada bantahan Yahudi, Nasara banyak mengkritik ajaran Islam sejak Nabi masih hidup. Dan oleh Nabi dibantah berdasarkan wahyu Allah SWT. Dan banyak lagi kritikan-kritikan yang ditujukan kepada ajaran Islam. Untuk membingungkan umat. Bahkan bukan sekadar dari orang-orang kafir. Tapi dari orang-orang Islam sendiri. Orang Islam yang otaknya sudah dicuci oleh orang-orang kafir. Atau otaknya sudah oleh, terpengaruhi oleh pura fikir orang-orang kafir. Banyak yang mengkritik ajaran Islam dengan rohyunya, dengan otaknya. Sehingga ada yang menyatakan, yang mengatakan ini orang yang bergelar profesor, doktor. Dan dianggap sebagai tokoh muslim menyatakan jilbab itu budaya Arab, bukan bagian dari ajaran Islam, gitu kan? Melontarkan syubhat ke tengah umat Dengan gelar profesor doktor yang disandangnya Lalu adakah Yang tampil dari kalangan umat Islam Untuk membantah itu? Banyak Dikutiplah ayat, dikutiplah hadis Dijelaskanlah penjelasan para ulama Tentang masalah itu Akhirnya terpatahkan Betapa banyak orang yang menyatakan bahwa Hukum rajam bagi para pezina, Hukum potong tangan bagi para pencuri Hukum ini dan hukum itu adalah hukum yang sudah tidak layak lagi untuk diterapkan Di zaman sekarang itu Hukum-hukum yang hanya layak dilakukan oleh orang-orang yang e, Tidak memiliki peradaban seperti zaman dahulu Kalau zaman sekarang enggak Nah Akhirnya di takwilah ayat umpamanya Allah menyatakan wasari wasari kata potong air para pencuri laki-laki pencuri perempuan potong kedua tangan mereka. Ini ayat yang jelas dan dilaksanakan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya lalu sampai-sampai ketika ada seorang wanita bangsawan zaman itu mencuri. Nah ini harus potong tangan kan Lalu para sahabat itu enggan untuk memotongnya Karena apa? Karena ini bangsawan loh Orang terpandang Orang terhormat Pejabat gitu ya Nah gimana nih minta dispensasi kepada Nabi agar tidak kan Tidak dipotong Lalu ada seorang sahabat Yang menyampaikan hal itu ya Rasulullah ini orang terpandang Bisa enggak jangan dipotong kata Nabi Rasul. Apakah engkau meminta rukhsah kepadaku atas hukum Allahumma Asalamu Jalalah? Sesungguhnya kehancuran bani Israel zaman dahulu adalah apabila ada orang yang mencuri dari kalangan para bangsawan mereka tidak melaksanakan hukuman potong itu. Tapi ketika yang mencuri itu dari kalangan rakyat jelata barulah mereka melaksanakan. Wallahi lau anna Fatimah bintah Muhammadin s.a.w. Saraqat laqatatu yadaha Demi Allah Seandainya Fatimah putri Muhammad ini mencuri Aku sendiri yang akan memotong kedua tangannya Lihat Nabi itu Tidak ada orang yang lebih dicintai oleh beliau Kecuali putrinya yaitu Fatimah Fatimah orang yang paling dicintai tapi seandainya putrinya itu mencuri, beliau sendiri akan memotong kedua tangannya. Tidak ada pandang bulu dalam meraklaskan hukuman Allah azza wajalla. Nah, kehancuran umat-umat zaman dahulu begitu pilih kasih itu. Kalau pelaku kejahatan itu orang kecil gitu ya, mencuri barang yang harganya cuma sepuluh ribu dua ribu itu ditahan itu di penjara itu. Sampai berbulan-bulan Tapi kalau umpamanya yang mencuri itu Para pejabat Walaupun yang dicurinya miliaran Nah itu bisa lolos itu Kalau ditahan juga Sekian bulan, sekian tahun, dua tahun Kemudian dapat remisi, remisi, remisi, remisi, remisi Paling hanya setahun umpamanya ya Itu penyebab kehancuran Suatu bangsa itu seperti itu tuh Nabi selesai menyatakan demi Allah seandainya Fatimah anakku mencuri, aku sedia akan memotong kedua tangannya. Nah, orang kemudian mengutak atik ayat ini. Dengan menyatakan, ya di sana, tangan di sana itu simbol kekuasaan. Simbol kemampuan. Yang dimaksud potong tangannya bukan hanya dipotong. Bukan maksudnya dipotong Tapi belenggu saja Kemampuan yang bisa dilakukan Oleh kedua tangannya Artinya cukup penjara Tidak perlu untuk dipotong tangannya Dita'wil Potong tangan sudah tidak relevan lagi Untuk manusia yang beradab Seperti zaman sekarang Yang memiliki peradaban yang tinggi Makanya potong tangan sudah tidak lagi relevan Untuk untuk zaman sekarang Ada orang yang ngomong begitu Mentakwil ayat ada gak, ini kan subhat Yang terlontar ke tengah umat Orang yang bodoh, oh iya benar-benar Hebat ini pemikiran Padahal ini racun Ada gak yang tampil di kalangan Orang-orang yang berilmu, ada Lalu dibantahlah semuanya itu Jadi kita lihat ilmu ini Adalah senjata yang ampuh Untuk membela syariat Tameng benteng Yang kuat untuk memelihara Keutuhan syariat dari siapa? Dari orang-orang kafir yang mencoba melontarkan syubat kepada umat Islam tentang ajaran Islam ini. Dan dari orang-orang Islam sendiri yang pemikirannya sudah dicuci otaknya oleh orang-orang kafir sehingga berpola fikir seperti orang kafir. Menghapuskan jilbab atau kerudung, menghapuskan poin-poin aturan Islam tentang pidana seperti halnya rajam, seperti halnya cambuk, seperti halnya potong tangan, seperti halnya penggalan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tertentu. Itu terhapus dengan subhat-subhat yang terlontar oleh orang-orang yang pemikirannya sudah dicuci otaknya oleh orang-orang kafir. Orang Islam berpola fikir seperti pola fikir orang-orang kafir. Itu banyak terlontar syubhat seperti itu, menyebarnya kesatan, penyimpangan, kesalahan fahaman tentang ajaran Islam itu karena adanya orang-orang seperti itu. Lalu tampil para ulama Islam dengan ilmunya membantah semuanya itu. Jadi wajib ilmu yang kita pelajari kita niatkan untuk memerah syariat dari rongrongan orang-orang yang akan Melontarkan syubhat, subat Dan kekeliruan-kekeliruan Pemikiran tentang ajaran Islam Inilah Adab yang ketiga Yang wajib kita perhatikan Sebagai para penuntut ilmu Pertama niatkan ikhlas Karena Allah dalam mencari ilmu Kedua niatkan mencari ilmu untuk Menghilangkan kebodohan dari diri kita Dan dari diri orang lain Dan yang ketiganya niatkan Ilmu itu untuk membela syariat dari upaya orang-orang yang akan mengobrak-abrik pola pikir tentang syariat sehingga bisa merubah pola pikir umat Islam tentang syariat ini. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Ikhwati fil 'azanillahu wa iyyakum tentang keempat ini belum sempat untuk kita singgung pada pagi hari ini. Masih banyak poin-poin adab yang harus kita perhatikan sebagai para penuntut ilmu Tapi untuk pagi hari ini cukup 3 poin itu saja dulu Poin keempat, kelima, dan seterusnya akan kita lanjutkan pada hari Selasa yang akan datang Untuk Selasa ini cukup sampai di sini Dan kita sengaja sediakan waktu yang cukup panjang, cukup luang untuk bertanya-jawab bagi para pendengar yang mau mengajukan telepon langsung silakan, SMS juga silakan, dan nanti nomornya juga akan disebut ulang oleh pembawa acara. Demikian dan untuk sesi tenjam saya serahkan kembali kepada Akhi Muzain, Alhamdulillahirobbilalamin. Insyaallah Heran, terima kasih kepada Ustad Abu Haidar atas materi yang disampaikannya. Demikianlah para pendengar Radio Raja Bandung. Uh, pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar Dan kami persilahkan kepada para pendengar Radio Roja Untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaannya Kami harap pertanyaan yang diajukan uh, Relevan dengan materi yang tadi disampaikan oleh Al-Ustaz Sekali lagi, para pendengar Radio Roja bisa mengajukan pertanyaan Langsung lewat telepon ke nomor 022-868-62637 dan bisa lewat SMS ke nomor 081-1227-1476 silakan kepada para pendengar bisa lewat telepon ataupun uh, lewat SMS Sekali lagi ke nomor kalau lewat telepon ke nomor 022 86862637 dan SMS ke 08112271476. Ah untuk saat ini belum ada pertanyaan yang diajukan Ustaz. Iya, ada malah yang ada SMS masuk ke HP saya. Iya. <laughs> Iya mungkin eh, Tidak tahu nomor eh, Roja atau eh, Kurang Apa namanya Tertangkap eh, Nomor Roja tadi Karena mungkin kecepatan eh, dia Kemudian dia tahu Nomor saya Maka kemudian dia mengirimkan SMS itu ke saya eh, Pertanyaannya begini Ustadz <tuh> Bagaimana memadukan penjelasan antara meniatkan mencari ilmu secara ikhlas Dengan meniatkan ilmu untuk mencari ridu Allah atau untuk mencari wajah Allah Dengan meniatkan ilmu untuk mencari pahala dan mencari surga apakah itu saling bertentangan atau bagaimana? syukron atas jawabannya. Iya. Di dalam Al-Qur'an atau hadis Allah Subhanahu wa taala juga Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mengungkapkan bahwa niat itu harus ditujukan untuk mencari ridha Allah dalam ayat lain mencari wajah Allah dan ada mencari pahala atau mencari surga. Contohnya umpamanya ayat yang mencari wajah Allah umpamanya illabtigaa wajah rabbil a'la kecuali mencari wajah Allah yang tinggi dalam ayat lain umpamanya kecuali mencari e, keriduan Allah dan yang lain-lainnya kemudian ada lagi ayat yang menyatakan menginginkan pahala atau ada ayat yang menyatakan takut terhadap azab Allah lalu karena takut itu dia beramal seperti contoh umpamanya Faamma man khaf maqama Rabbihi wanahan nafsaa anil hawa fainal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada ancaman Allah atau atap Allah lalu dia menahan diri dari hawa nafsunya maka surga lah tempat tinggalnya nanti dan seterusnya. Iya, semuanya itu menunjukkan bahwa meniatkan amalan untuk meraih hal-hal tadi itu adalah niat yang benar yang selamat yang soleh, meniatkan amal untuk bisa meraih wajah Allah, yaitu niat yang bagus. Meniatkan amal untuk mencari doa Allah, ya niat yang bagus. Meniatkan amal untuk meraih surga Allah, yaitu amalan yang bagus. Meniatkan amal untuk Uh, terhindar dari murka Azab Allah dan neraka Allah yaitu juga merupakan Amal yang bagus Niat yang bagus Meniatkan amal untuk uh, Umpamanya tadi uh, Meniatkan mencari ilmu untuk membela syariat Untuk menghilangkan kebodohan Seluruhnya itu Adalah niat-niat yang dibenarkan Oleh Allah Azza wa Jalla Dan niat yang tadi semuanya itu tidak keluar dari keikhlasan Oleh karena itu jangan sampai ada omongan Siapa orang yang meniatkan beramal untuk mencari surga atau menghindarkan uh, neraka Maka itu tidak ikhlas karena tidak mencari uh, ridu Allah Itu omongan yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah Meniatkan mencari surga dengan amalan kita Meniatkan untuk terhindar dari api neraka e, Agar kita beramal Itu adalah hal yang dijelaskan dalam Al-Quran Allah menyatakan Siapa orang yang ingin dijauhkan dari neraka Dan ingin dimasukkan ke dalam surga Faliya timani yatuhu wa huwa yu'minu billahi wa li'mil akhir Tidaklah dia mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir Jadi semuanya itu adalah termasuk keikhlasan dalam beramal. Allahumma shol. Sampai sekarang belum ada pertanyaan yang diajukan lewat telepon ataupun lewat SMS, Let? Iya. Barangkali ada lagi nih yang masuk. Kok? Oh, iya. <laughs> kok masuknya ke? Saya khawatir gini, hmm. sebab uh, saya juga pernah SMS ke Roja. Tapi masuknya itu besok Terlambat Saya SMS hari ini Gak masuk-masuk juga Baru masuknya besok Entah sistemnya, entah apanya ini Ada SMS lagi yang masuk ke HP saya Pertanyaan hmm. Ustadz, bagaimana kalau Mempelajari ilmu-ilmu dunia Tapi diniatkan untuk mencari e, Harta jabatan ataupun kedudukan seperti umpamanya e, kuliah di itb agar jadi insinyur dan agar mudah mencari kerja nantinya apakah itu dibenarkan? Iya hadis yang tadi kita kemukakan yang sahih diriwadkan Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad dan Sunan Abu Dawud menyatakan Man ta'allama ilman mimma yubtaghi bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa al bihi aradan min ad-dunya lam arfa al-jannah yawmal qiyamah ya'ni riha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa orang yang mencari suatu ilmu yang diridai oleh Allah azza wa jalla dia tidak mem, mem, mempelajari ilmu itu kecuali untuk mencari harta dunia, maka dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Tadi dalam hadis ini dikatakan ilmu yang diridhoi oleh Allah azza wajalla. Ilmu apa? Apa aja termasuk ilmu syariat, termasuk ilmu dunia. Apakah ilmu dunia tersebut diridhoi enggak? Diridhoi kalau ilmu itu bermanfaat. Seperti ilmu kedokteran, seperti umpama ilmu sains teknologi. Yang bermanfaat bagi umat itu diridui oleh Allah Azza wa Jalla Nah termasuk ilmu yang tadi ditanyakan Maka sebaiknya niatkan ilmu tersebut mempelajari ilmu itu untuk kemaslahatan umat manusia Untuk akhirat Dan Allah menjamin siapa orang yang mengejar akhirat ya, Maka dunia akan mengejarnya Siapa orang yang hanya mengemukakan menomorsatukan memperuntukkan akhirat, maka Allah akan bukakan pintu-pintu dunia kepada orang seperti itu. Ya, oleh karena itu, kalau seseorang umpamanya niatkan mencari ilmu hanya untuk akhirat, itu berakibat rizki yang Allah akan kocorkan kepada orang itu jauh-jauh lebih banyak. Dibanding apabila dia menunjukkan dan meniatkan ilmunya itu untuk dunia semata-mata. Berdasarkan hal itulah maka para pelajar yang juga kuliah di sekolah-sekolah umum coba niatkan untuk mencari akhirat dengan ilmu walaupun ilmunya ilmu dunia saja semata-mata. Maka insya Allah dunia akan Allah bukakan bagi orang seperti itu. Wallahu a'lam. Ada satu lagi yang masuk. Ya, yes. ada ada telepon enggak yang masuk? Belum. Iya. telepon. Silakan telepon dulu kita angkat. Halo. Oh, oh, Waalaikumsalam. Halo. Ya, asalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Dari dari mana? Pak Solihin dimana? di mana? Di mana, Si Mahi, silakan silahkan Pak Solehin eh, Ini Pak Ustaz. Kalau Kita misalnya eh, Kita mencari orang akan tetapi Dia ya, belum mampu Untuk menampaikan Bagaimana kepada orang lain Apakah Kita berdosa atau tidak Jadi bagaimana Hati-hati yang diberikan Bahawa kalau kita eh, Kata-hati sama apa yang apa yang sama apa yang kamu dapat dari aku walaupun hanya ya nah, maafkan kalau benar-benar mampu kita bertosa tindakan. Eh terima kasih dan juga Allahu akbar. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Solihin dari Cimahi bertanya kalau kita sudah belajar ilmu Tapi belum mampu menyampaikan Lalu kita tidak Menyampaikannya apakah berdosa Gitu ya Ya ini pertanyaan yang sangat Bagus ya Sangat bagus e, Kalau umpamanya kita belajar ilmu Untuk diri kita Kita paham Tapi untuk menyampaikan Ke orang lain itu butuh Kemampuan khusus ya menyusun kata-kata, menyusun kalimat, gitu ya, e, menghafalkan dalil sebagai penguat dari apa yang kita akan sampaikan itu tidak semua orang bisa. Oleh karena itu apabila kita tahu untuk diri kita tapi belum mampu menyampaikan kepada orang lain karena khawatir. Ketika menyampaikan kepada orang lain bisa mengakibatkan kesalahpahaman atau justru melontarkan subhat atau keragu-raguan. Ketika kita menyampaikan, terus dia bertanya atau berargumentasi, kita tidak mampu lagi me me melanjutkan penjelasan kita. Akibatnya yang ada adalah subhat dan fitnah. Maka apabila kita menyampaikan ilmu tetapi berakibat menimbulkan mazharat, sebaiknya tahan. Jangan kita sampaikan ilmu pada momen seperti itu. Kenapa demikian? Karena da'ul mafasid mukaddamun ala jal bil Menolak mazharat harus lebih didahulukan daripada meraih maslahat. Menyampaikan ilmu ada maslahatnya, tapi berakibat madharat maka sebaiknya jangan. Seperti contoh umpama kita datang ke pasar lalu berdakwah. Ketika orang di pasar sedang sibuk bertransaksi lalu mereka merasa terganggu dengan dakwah kita, akhirnya dakwah kita dilecehkan karena merasa terganggu. Maka enggak boleh kita berdakwah ke tengah mereka. Kita datang ke tempat maksiat, ke tempat ke diskotik, kumpai ke tempat e, orang mengkonsumsi narkoba, ke tempat-tempat prostitusi. Lalu kita dakwah menyampaikan ayat dan hadis. Ketika orang sedang nyekek botol, ketika orang sedang mabuk, apa akibatnya? Akibatnya dakwah kita dihina kan? Kita bisa dilempar ayat bisa di ayat yang kita sampaikan bisa dilecehkan. Maka nggak boleh kita berdakwah yang berakibat dakwah kita dilecehkan seperti itu nggak boleh. Nah, oleh karena itu, pilih momen yang pas, yang tepat Agar dakwah yang kita sampaikan diterima dan betul-betul dimuliakan oleh orang Nah, oleh karena itu, kalau umpamanya kita belum mampu menyampaikan Dan apabila memaksakan diri menyampaikan berakibat menimbulkan fitnah Maka tahan diri kita untuk tidak menyampaikan Lalu ada cara lain bagaimana ajak orang lain untuk hadir ke pengajian seperti yang kita ikuti gitu ya Nah umpamanya saya tidak bisa menyampaikan Tapi saya bisa ngajak orang lain untuk ngaji Ajak orang lain untuk ngaji Sehingga dia memperoleh penjelasan yang bersumber dari orang yang memang layak untuk menyampaikannya jadi seperti begitu ya Pak, Solihin kita tidak dosa tidak menyampaikan karena dikhawatirkan menimbulkan subhat atau menimbulkan fitnah karena penyampaian kita yang dianggap kurang mengena kepada orang lain, wallahu alam sawab. Ya ini ada pertanyaan lewat SMS Ustaz dari nomor 08572173 sekian-sekian sekian, sekian, sekian. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sekarang di salah satu stasiun televisi ada program acara pemilihan dai muda atau Pildacil. Seolah-olah dai yang bagus itu dilombakan lewat keputusan juri dan voting SMS. Bagaimana pandangan Islam tentang itu, Ahmad Irajawali? Iya. Jurinya siapa itu? Orang-orang kaya apa juri? Orang artis. Ya enggak ada orang biasanya. Teman -teman orang biasa. Iya, pertama ya, e, adanya lomba pemilihan dai lewat televisi e, dengan dijuri oleh orang yang bukan ahli agama. Mungkin juri-nya e, ahli komunikasi, mungkin juri-nya salah satu jurinya dari apa? Wakil Bupati yang mundurkan diri, Ustaz. Oh, jadi pejabatnya itu artis juga Berarti kan Artis juga yang menjadi Apa namanya e, Jurinya e, Otomatis kalau artis Yang menjadi juri Atau umpamanya orang yang Kurang paham agama menjadi juri Nanti si juri ini akan Mengarahkan kepada Arah yang tidak selayaknya Umpamanya Ada yang mengusulkan Coba selipkan nyanyian yang bernafaskan agama. Coba umpamanya ada. Nanti kalau sudah jadi da'i beneran. Tarifnya jangan tinggi-tinggi ya. Jangan mahal-mahal ya. Yang kayak seperti itu. Diarahkan untuk mengkomersialisasikan dakwah. Nanti tarifnya jangan tinggi-tinggi ya. Jangan mahal-mahal. Seolah-olah dakwah ini lahan untuk mencari penghasilan. Ini nanti sudah terkena dengan hadis yang tadi. Mengamalkan. Apa namanya mengajarkan ilmu untuk mencari dunia Itu bukan hanya ditolak tapi diancam dengan azab neraka Terlebih lagi umpamanya diarahkan untuk menjadi da'i kondang Da'i yang selevel dengan para selebritis Muncul di TV sana, di TV sini Nanti tarifnya tambah mahal, tambah beken Nanti digandrungi oleh para artis dan seterusnya Itu duniawi semua dan itu berbahaya Kalau saya secara pribadi gak setuju ya Dengan hal-hal yang seperti itu Jadi jangan campur adukan Al-Haq dengan al-bautil Sehingga al-Haq ini digiring kepada kebautilan Jadi akhirnya Para dai itu digiring untuk menjadi Para selebritis Untuk menjadi orang yang beken Untuk menjadi orang yang digandrungi oleh para artis Dan juri-jurinya Itu mengarahkan ke arah sana Tanpa ilmu tentu saja Oleh karena itu Maka saya tidak menganjurkan untuk mengadakan acara ini, tidak menganjurkan untuk menonton acara ini, tidak menganjurkan untuk ikut nanti ah daftar ah biar jadi beken. Nah, nah dikhawatirkan seperti itu. Wallahu aalam bissowab. Ya, coba di setting dulu mungkin. Ya, ini ada sudah ada uh, apa SMS lagi dari Abdur Rashid di Ngamprah. Di hadis disebutkan bahawa orang yang duduk lebih baik dari orang yang berdiri Yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan dan seterusnya Apakah maknanya kita tidak perlu olahraga Misalnya lari dan seterusnya Tolong dijelaskan secara hadis ini. Ya Hadis tersebut sahih di oleh kelima bukuan dalam kitab Sohibur dalam, bab, dalam kitabul fitan Fitan itu artinya fitnah Maknanya adalah Ya ti'alan nasi zamanun yaktsuru fihi akan datang kepada manusia suatu zaman di zaman itu banyak terjadi fitnah nah lalu kemudian nabi selesai menyatakan bahwa alqa'id khairun min almasyi walmasyi khairun min as orang yang duduk pada zaman itu lebih baik daripada orang yang berjalan Orang yang berjalan pada zaman itu lebih baik daripada orang yang berlari. Maknanya adalah, semakin tidak terlibat kita ke dalam fitnah itu, itu semakin baik. Semakin terlibat kita ke dalam fitnah itu, itu semakin buruk. Jadi yang dimaksud dengan orang yang duduk, itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Maksudnya, duduk tidak proaktif terlibat ke dalam fitnah itu. Menjauhi fitnah, pokoknya duduk kita pasif dari fitnah dibanding orang yang berjalan menuju fitnah melibatkan diri dalam fitnah itu dengan usaha yang uh, disimbolkan dengan berjalan tapi yang berjalan lebih baik daripada yang berlari menuju ke arah fitnah itu jadi maksud hadis itu adalah uh, keterlibatan orang ke dalam fitnah di zaman terlibatnya banyak terjadinya banyak fitnah bukan berarti uh, apa namanya Orang yang banyak duduk lebih baik daripada orang yang banyak olahraga. Bukan begitu. Ini gak ada kaitannya dengan olahraga. ya. Tapi maksudnya keterlibatan dalam fitnah. Tentu saja olahraga bagus. Selama olahraga tersebut kita latih demi kepentingan Islam. Agar kita bisa lincah, bisa kuat ketika berjihad. Dijan Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Begitu maknanya ya kepada Bapak Abdul Rasin. Wallahu'alam bisawab. Ada pertanyaan lewat SMS Ustaz dari 085-288-29 sekian, sekian sekian Dari Bapak Abdu, Abu Abdullah eh, Karena keterbatasan ilmu, bolehkah meminjamkan Al-Quran terjemahan kepada orang kafir? Adakah cara lain dalam menyampaikan dakwah kepadanya? Ya, ya yeah. E, boleh enggak meminjamkan atau bahkan kita menghadiahkan terjemah Al-Quran kepada orang kafir? Ada hadis Nabi saw yang melarang para sahabat membawa Mushaf Al-Quran ke negeri kafir. Juga hadis layam asul Quran illa kahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ketika para ulama menjelaskan Tentang hadis tadi Mereka menyatakan bahwa Penyebab utama dilarangnya Para sahabat Musaf ke negeri kafir Khawatir Musaf itu nanti Jatuh ke tangan orang kafir lalu dihinakan Dijak-injake atau dihinakan Atau mereka pelajari untuk melontarkan shubhat dari isinya kepada sama kepada umat Islam. Termasuk layamah sul Quran ilah tohir tidak boleh menyentuh Al Quran kecuali orang yang suci. Maknanya kata Syaikh Albani suci hatinya. Artinya dia Muslim. Walaupun umpamanya orang tersebut ee, kotor tangannya, tapi dia Muslim maka nggak apa-apa menyentuhnya. Atau orang kafir umpamanya Bersih seluruh tangannya Badannya, tapi karena hatinya Tidak suci Alias najis, seperti ayat Menyatakan, innamal musyrikuna Najasun, orang-orang musyrik itu Najis, maksudnya bukan najis, badannya Tapi hatinya, jiwanya Kalau badannya bersih, boleh Kita bersalaman dengan dia Tapi hatinya, jiwanya yang Najis, maka orang itu tidak boleh Menyentuh Al-Quran, karena dikhawatirkan Kenajisannya akan menyebabkan Al-Quran itu di, dihinakan Nah, sekarang bagaimana kalau kita meminjamkan apa namanya tarjamah Quran kepada orang kafir ya? Pertama, tadi ada kekhawatiran dihinakan Al-Quran tersebut ya? Yang kedua, khawatir tidak dihinakan tapi dia pelajari untuk mencari celah-celah e, menyudutkan isi Al-Quranul Karim Dihawatirkan seperti itu oleh karena itu Kalau lah mau ya, Memberikan kepada orang kafir Jangan Al-Quran Tapi berikan buku-buku yang bisa menjadikan hidayah bagi dia jalan hidayah kepada dia umpama buku tentang ke Islam atau fadlul Islam keutamaan Islam gitu ya atau penjelasan tentang bagaimana pandangan Islam tentang Nasoro tentang Yahudi tentang Isa tentang Uzair ah itu yang memberikan jalan hidayah bagi mereka dan itu insyaallah lebih baik wallahu alam bissawab so. ya, eh zakallah ustaz as ada penelpon dari Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Ya, Waalaikumsalam. Ibu silakan, Bu. Halo, Ibu di Cimahi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bu, udah masuk, Bu. Halo, Ibu, silakan. Silakan, Halo, silakan, silakan Bu. Silakan. Eh, Ustaz. Iya. Salam, Ibu. Mahu mengadap balik dari pertanyaan dari e yang mahu kita bawakan. Ibarat saya punya anak-anak yang tidak ada solusinya. Silakan. Tidak ada solusinya, Pak Ustad. Uh, Siapa menasehati, dapat uh, balik cara, tapi dia tidak mahu berhenti berhentinya terlalu sering tu di belakang anak saya. Ini gimana, Pak Ustaz Ataskah keluarganya ini harus dihentikan? Segera mengusirin atau melanjutkan rumah tangga anak Karena saya ngeri sekali Pau Ustaz dengan keadaan ini Pau Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ia <_kata> yeah. Urusan rumah tangga umpamanya suami istri e, Salah satu di antara keduanya melakukan pelanggaran terhadap syariat Umpamanya salah satunya atau suaminya atau mungkin juga istrinya selingkuh. Kalau yang dimaksud dengan selingkuh di sini adalah sampai kepada taraf perzinahan dengan wanita lain yang bukan istrinya, waliazbillah semoga Allah menjauhkan diri kita semuanya dari hal ini. Kalau itu terjadi, ya, maka hal tersebut secara syar'i sudah menjadi alasan bolehnya pasangan tersebut untuk mengajukan gugat cerai. Karena apa? Karena sudah sangat-sangat fatal sekali pelanggarannya. Bukan wajib tapi dibolehkan. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah meng meng mengajukan gugat cerai atau tidak? Lihat mana yang lebih maslahat. Kalau yang lebih maslahat adalah tidak bercerai Karena dia bisa masih bisa diperbaiki umpamanya dengan cara dinasihati, lalu taubat dan berhenti dari perbuatan zinahnya, lalu dia berubah menjadi baik maka itu lebih maslahat untuk diperbaiki, tidak bercerai. Jadi pada prinsipnya kalau rumah tangga yang sudah e, ada permasalahan yang ruwet diantara mereka itu masih bisa diperbaiki. Maka memperbaikinya jauh lebih baik daripada menghancurkannya. Itu pertama. Kedua, tapi kalau umpamanya ternyata ya ternyata tidak bisa berubah dan kalau tidak bercerai umpamanya berbahaya. Apa bahayanya? Bahayanya nanti dia bisa terkena penyakit kotor umpamanya. Dikhawatirkan terlebih lagi air sumpamanya lalu menularkan penyakit itu kepada Istrinya, kemudian istrinya juga mengandung, kemudian tertular juga anaknya dan seterusnya Maka itu kan berbahaya Kemudian, kalau dilanjutkan Madorotnya jauh lebih, lebih besar daripada maslahatnya Maka kaedah syariat menyatakan apa yang Madorotnya lebih besar daripada maslahatnya, maka tinggalkan Ambil mana maslahat yang lebih besar dibanding mataratnya. Oleh karena itu, coba oleh ibu tadi diinventarisir. Keuntungan atau maslahat matarat dari kedua-duanya. Dari kedua keputusan. Kalau umpamanya terus rumah tangga ini dipertahankan. Apa maslahatnya dan apa mataratnya. Terus kalau bercerai, putus inventarisir apa maslahatnya, apa madaratnya. Diinventarisir terus. Dan itu hanya si pelaku atau orang yang mengalami yang lebih tahu. Lalu pilih mana yang maslahatnya jauh lebih banyak dan madaratnya jauh lebih sedikit. Itu yang kita pilih. Dan kita tinggalkan mana yang maslahatnya lebih sedikit dibanding madaratnya dengan tetap nasihat itu dakwah itu diberikan kepada orang yang menyimpang tadi dan doa juga terus dilakukan dimintakan kepada Allahu Azza wa Jalla. Paling begitu Ibu ya yang bisa saya sarankan wallahu alam bishawab. Nah khairan Ustaz atas jawabannya. Ada telepon kita angkat dulu sebentar. Silakan. Silakan, Pak. Waalaikum. Waalaikumsalam. Oh, bapak bapak. Ya silakan bapak. Dari mana dari, pak? Dari, dari yang dari, dari ya silakan jadi, Pak Solihin. Ini saya mau menanyakan tentang eh, apakah ini hadis atau hanya kofar? Jadi yang mulanya saya mendengar Isyad bin Ibrahim al-Kalbi, Abdul Rahman Mudawwesh mod, berkata. Jangan rujuk bersama ahli jurnah, aku rujukan latang-lat diturunkan atasnya Al-Bagasi di 19 Alaman, vers. 192 e, Mohon e, pemahaman, aku menjelaskan dari keterangan. ini e, Terima kasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya, Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh Iya ia ya, yang barusan Pak Solihin tanyakan itu bukan hadis, tapi ucapan ulama tabiin. Itu juga dikutip oleh al Imam Al Barbahal dalam kitab Sharhusunnah dan hampir semua ulama mengutip perkataan tersebut dalam bab Mujallah satu ahli bidah dalam bab apa bergaul dengan ahlul bidah. Yang intinya kita tidak boleh duduk-duduk bersama mereka dan ini didadlili oleh ayat Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala minimalnya dalam dua ayat menyatakan, "Fala taqudu ma'ahum hatta ya'khudhu fi hadithin ghairihi." Maka janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka. Bersama para ahlul bid'ah itu Hatta Yahudhu Fi Hadithin Ghair Sampai mereka itu mengalihkan pembicaraan kepada yang lainnya Sampai mereka meninggalkan kebidahannya Intinya begitu Nah ini ayat uh, Yang Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim Yang kemudian dari ayat ini Para ulama Rahimahumullahu ta'ala Bahkan dari kalangan para sahabat Sampai ulama-ulama yang berikutnya Menjelaskan secara tegas tentang tidak bolehnya kita bergaul dengan Ahlul Binah Sehingga umpamanya Tawus menyatakan kepada anaknya Wahai anakku Seandainya kamu keluar dari tempat maksiat Itu lebih aku sukai daripada aku melihat kamu duduk-duduk bersama Ahlul Binah Salah satu eh, penyebabnya adalah khawatir nanti <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Azab kepada para ahul bid'ah itu Lalu ketika Turunnya azab kita berada Dengan bersama-sama dengan mereka Lalu kita pun terkena dengan Azab tersebut Kenapa azab ini akan turun Sebab Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Al-Quranul Karim Kata Allah Falyahdaliladzina yukhalifuna An amrihi antusibahum Fitnah alim. Tidaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul itu Takut bahawa mereka itu akan ditimpa fitnah Atau ditimpa adab yang sangat pedih Ayat ini berisi ancaman bahawa Allah mungkin Akan menimpakan adab yang pedih kepada orang yang menyelisihi sunnah Rasul Yang melakukan kebidahan Ada ancaman seperti itu Berdasarkan hal itulah maka kata Allah falatak udhu ma'ahum, jangan kalian duduk-duduk bersama mereka. Lalu dari ayat-ayat tadi para ulama mengemukakan secara tegas tentang terlarangnya bergaul dengan mereka. Salah satunya ucapan tadi ya bahwa jangan sampai umpamanya kalian duduk bersama mereka lalu Allah menimpakan adab kepada mereka dalam keadaan kalian bersama-sama mereka lalu terkena dengan adab tersebut juga khawatir fitnah dari kebidan mereka itu e, meracuni pemikiran kita dan sikap kita. Oleh karena itulah maka tidak boleh kita duduk-duduk bersama mereka. Jadi ucapan tadi adalah ucapan seorang ulama tabi'in, bukan ayat, bukan hadis, tapi itu didasarkan kepada ayat-ayat dan hadis tentang masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yeah, ada telepon lagi, dipersilakan. Ada silakan, pakai nanya lewat telefon. Assalamualaikum pusat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau menanyakan tentang menyikapi pemahaman Islam liberal. Jadi kalau bicara tentang agama, jarang bawakan hadis atau keterangan dalam Al Quran. Jadi kalau bawa hadis atau Al Quran, nafsirannya suka aneh gitu. Bagaimana cara menyikapinya pusat? Terima kasih yang kedua ilmu yang pertama harus dipelajari dalam agama Islam itu ilmu apa ya, Bulsar? Itu saja pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wa ya, penanya barusan, bagaimana menyikapi jil, jaringan Islam liberal, ya? Yang jarang bahkan ayat dan hadis betul, karena mereka mengatakan mendasarkan pemikiran mereka kepada filsafat ya kepada filsafat ayat dan hadis tidak mereka pakai gitu ya nah sekaligus sekalipun mereka bawakan ayat dan hadis adalah ayat yang menurut mereka mendukung pola pikir mereka dan ditafsirkan secara aneh ini tidak aneh karena para orang-orang e, yang berpemikiran jil itu belajar Islamnya kepada orang kafir belajar Islamnya di Amerika, belajar Islamnya di Eropa, belajar Islamnya di orang-orang uh, yang ateis sehingga di Den di Leiden itu ada Leiden University. Saya pernah ke perpustakaan sana, di sana ada profesor doktor di bidang ilmu Islam tapi tetap dalam kekafiran. Mereka hafal banyak ayat, hafal banyak hadis Tafsir dan seterusnya Tapi tetap di atas kekafiran Karena apa? Karena mereka menganggap Islam sebagai salah satu disiplin ilmu Hanya untuk diketahui saja Tapi tidak untuk diyakini dan untuk diamalkan Apalagi disebarkan, enggak Mereka para Islam muluh Mereka menganggap Islam ini sebagai sebuah ilmu nah, Saya pernah ketemu salah seorang Profesor doktor di bidang itu Nah dan karena kekafiran mereka sentimentil, kekafiran mereka kepada Islam tetap muncul dan mendominasi seluruh pendapat mereka tentang ajaran Islam. Oleh karena itu, pertama mereka pelajari Islam berdasarkan kacamata filsafat, kemudian ayat-ayat dan hadis-hadis mereka tafsirkan menurut kacamata filsafat yang mereka kuasai. Nah ini yang berbahaya sama saja dengan ya, mengupas sesuatu bukan dengan alatnya. Islam ini sesuatu. Harus dikupas dengan alatnya yang sebenarnya. Itu ilmu alat, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Ketika Islam dikupas bukan oleh alatnya. Islam dikupas dengan ilmu psikologi, dengan ilmu sosiologi, dengan ilmu filsafat. Hancur sama aja dengan kita mengupas mangga gitu ya, harusnya dengan pisau dengan ukuran yang cukup, dengan ketajaman yang cukup. Tapi bukan dengan alat itu kita mengupas mangga dengan gergajium ya. atau dengan palu di takolan, pejit itu gitu ya. Nah jadi mengupas Islam dengan filsafat ya hancur, akhirnya aneh-aneh pendapatnya. Nah profesor doktor seperti itu Lalu dijadikan guru oleh beberapa pemuda muslim dari Indonesia Pulang dari sana tentu bergelar doktor di bidang islamologi Ya aneh-aneh pasti ya Seaneh guru-guru mereka yang kafir Bagaimana kita mensikapinya Pertama jangan kita dengar ocehan mereka Jangan baca tulisan mereka Karena bisa mempengaruhi Kecuali kalau ilmu kita sudah cukup memadai, akidah dan keyakinan kita sudah cukup, kita baca eh, apa namanya tulisan mereka, kita dengar omongan mereka, untuk kita bantah dengan ilmu yang memadai yang ada pada diri kita, maka boleh. Tapi kalau umpah ilmu kita belum memadai, jangan coba-coba membaca dan mendengarkan hocihan mereka, karena bisa mempengaruhi fondasi kita masih lemah lalu mendengar omongan mereka ayo udah ditelan mentah-mentah akhirnya oleh karena itu jangan baca, tetaplah pelajari ajaran Islam dari akidah yang benar, dari manhaj yang benar, dari guru yang benar yang bisa membimbing kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat ini. Ini sikap kita. Dan Insya Allah kita juga e, tidak diam. Beberapa rekan kita sudah membantah mereka. Coba umpamanya antum lihat dibuka di dalam umpamanya www.nahimunkar.com. Nah di sana ada bantahan-bantahan yang jitu kepada orang-orang jil seperti itu ya www.nahimunkar.com nahimunkarnya disatukan tanpa underscore tanpa titik tanpa apa www.nahimunkar.com di sana banyak bantahan-bantahan kepada orang-orang jil gitu ya. Nah mereka sudah enggak solat mereka sudah enggak saum pernah suatu saat umpamanya ya eh, ketika ada seorang ustad Diundang ke Eropa, ke ke ke Jerman, ke Berlin untuk mengadakan daurah Ramadan Di tengah-tengah daurah datang orang jil dari Indonesia ke sana Nah, kita mau dialog sama orang seperti itu eh, Hari Jumat, pasti Jumatan, pada Jumat kita Eh, ternyata kita Jumatan, dia makan siang sama orang kafir di sana Pada waktu Ramadan, bayangkan Ramadan, makan siang waktu Jumatan Bukannya Jumatan, bukannya Saum dengan orang kafir aja, sambil pasti makanan juga makanan yang haram, entah apa dagingnya, entah apa minum, dan minumannya pasti minuman-minuman yang haram di sana. Itu orang cil tokohnya dan pulang dari sana dia ceramah di sana tentang kondisi Islam umat Islam di Indonesia gitu ya yang dia gambarkan umat Islam Indonesia terbagi dua yang disebut bad muslim dan good muslim bad muslim itu adalah para teroris yang jenggotan yang bercadar yang cingkrang seperti itu dan good muslim itu mereka. Dan itu terjadi battle. Mereka dia menyebut dengan sebutan battle. Battle itu pertempuran, pertarungan antara dua kelompok Muslim itu. Yang apabila kelompok bad Muslim ini menang, dominan maka Indonesia akan menjadi negara teroris terbesar di dunia. Makanya tolong bantu kami, tolong bantu. Pulang dari sana 2 miliar dolar itu mereka bawa. Untuk apa? Untuk membiayai uh, apa namanya sosialisasi. Pemikiran jil mereka, dan ini berbahaya tentu saja ya Nah, oleh karena itu jangan dengar mereka, jangan baca tulisan mereka Karena membacanya akan menontarkan syubhad dalam pikiran kita Tapi tetaplah kita mempelajari Islam dengan akidah dan manhaj yang lurus Ini yang pertama Kedua, apa yang pertama kali harus dipelajari oleh seorang muslim pemula Pelajarilah tauhid dari guru yang bisa membimbing kita kepada uh, tauhid yang lurus dan benar insyaallah. Wallahu alam ada lagi? Ada banyak pertanyaan Ustaz. Tidak, saya lupa tadi dari Ini dari dari, dari Umululuk di Cimahi. Bagaimana dakwahnya seorang akhwat di mana akhwat yang terbaik yang tetap tinggal di rumahnya? Syukron. Di bagaimana bagaimana dakwahnya seorang akhwat? Dimana mana akhwat yang terbaik yang tetap tinggal di rumahnya? Dakwah yang bisa dilakukan oleh akhwat. Ingat, dakwah artinya mengajak. Mengajak kepada siapa? Mengajak kepada Allah, mengajak agar orang itu kembali kepada ajaran Allah Azza wa Jalla. Caranya gimana? Gimana aja, tidak harus ceramah. Akhwat bisa apa? Bisa umpamai dengan SMS, telepon, Facebook, BBM agar ngajak teman-temannya, saudara-saudara ngaji. Yuk di sana ada pengajian, ikut ngaji yuk, ayo. Ah, yu. Itu dakwah gitu ya. Lalu umpamanya lewat Facebook kita uh, bikin status tentang hasil pengajian itu, masukan ayat, masukan hadis, masukan perkataan sahabat, perkataan ulama dan sebagainya. Itu jadi alat dakwah Facebook jangan jadikan Facebook itu untuk tempat curhat kita ah mau mandi dulu ah masuk Facebook aduh makan dengan ikan asin tadi masuk Facebook ngapain itu nggak ada manfaatnya nggak ada gunanya apalagi memaki orang gitu ya di wall umum di dinding umum itu jangan masuk jadikan Facebook itu sebagai Media untuk apa? Untuk dakwah, boleh untuk berkomunikasi untuk hal-hal yang manfaat dengan tetangga, sama kawan dan teman, gitu ya. Ompong oh, memposting uh, di dinding kita. Oh, besok ada kajian di tempat ano teman-teman datang ya, insya Allah manfaat. Nah itu alat media komunikasi untuk hal yang bermanfaat, bagus, boleh, bagus itu. Jadi sebagai alat dakwah. Awat di rumah bisa dakwah. Dengan SMS, dengan Facebook, dengan Twitter, dengan BBM, dengan email untuk menyebarkan dakwah ini, itu juga termasuk dakwah yang bisa kita lakukan. umpamanya dengan mendengarkan radio, kemudian kita mengajak orang-orang untuk mendengarkan radio Roja atau membagikan radio kepada orang-orang punya dengar ya, nah gelombang ini itu juga dakwah. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan tanpa harus berceramah. Wallahu a'lam biswaswab. Bzaakallah atas jawabannya. Kita menginjak ke pertanyaan selanjutnya Yang lewat SMS dari 08193124 sekian sekian sekian. Apakah kita boleh hijrah ke negeri kafir untuk menuntut ilmu? Begitu pertanyaannya. Iya, tinggal di negeri kafir dibolehkan dengan tiga alasan. Kalau tiga alasan ini ada, boleh Pertama, kita memiliki iman yang kuat Yang bisa menolak seluruh godaan yang ada di negeri kafir Karena negeri kafir itu godaannya luar biasa, dahsyatnya ya Godaan untuk apa? doa Godaan dari para wanita tentu saja kalau kita laki-laki gitu ya Karena di sana menganut faham kebebasan tanpa batas laki sama wanita asal suka sama suka ya itu menjadi kayak kebok ngumpul gitu dan itu tidak disalahkan oleh orang gitu ya itu pertama godaan kedua godaan untuk mengkonsumpi mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram karena di sana makanan dan minuman susah yang halal itu. Nah ketika kita ngumpul sama kawan-kawan Sama relasi gitu Sama teman-teman Mereka minum minuman keras dan ditawari Ya, nah, Kalau kurang kuat iman Kita bisa ikut-ikutan sekedar toleransi Dan banyak lagi godaan lain Jadi iman kita harus kuat Kedua ilmu yang cukup Ilmu syariat Karena apa? Karena di sana banyak perkara-perkara yang secara fikri Harus kita fahami secara benar Umpamanya bagaimana sholat pada kondisi tertentu berwudu dalam kondisi tertentu kalau kita umpamanya bertamu kepada orang kafir lalu disuguhi makan minum walaupun makan minumnya itu umpamanya yang halal-halal boleh enggak piringnya itu mungkin pernah digunakan untuk uh, makan babi atau yang haram lainnya boleh enggak nah, itu ada aspek fikihnya jadi ilmunya harus cukup kalau enggak cukup bisa-bisa kita terjerumus ke dalam sesuatu yang syubhat atau bahkan yang haram yang ketiga, ke sana ada keperluan yang sangat penting yang tidak bisa didapat dari negeri Islam. Umpamanya kita mempelajari sebuah ilmu sains teknologi yang di negeri Islam enggak ada, hanya di sana dan itu untuk kemaslahatan umat, umpamanya. Maka itu dibolehkan atau untuk berobat yang di negeri Islam tidak ada pengobatan seperti itu atau rumah sakit seperti itu, maka dibolehkan. Nah, kalau tiga ini tidak terpenuhi maka tidak boleh kita pergi ke negeri kafir Jadi tinggal di negeri kafir Tanpa terpenuhinya tiga hal itu Itu berbahaya akan menjurumuskan Orang itu ke dalam e, Sesuatu yang diharamkan oleh Allahu Azza wa Jalla Wallahu'alam InsyaAllah Ustaz atas jawabannya Kita menginjak kembali ke Pertanyaan selanjutnya dari Pelanggan setia nih Pak Yayan Dicimahi Apakah maksud memahami Al-Quran dan As-Sinah menurut pemahaman sahabat itu memakai tafsir dan syarah mutaqaddimin? Jazakallah khairan. Ya, mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus soleh, ya, Itu bisa kita lakukan dengan cara mempelajari kitab-kitab tulisan para ulama. Baik dalam masalah akidah, tafsir, hadis, fikih dan seterusnya. Karena para ulama itu selalu demikian. Para ulama itu selalu merujuk kepada pemahaman para sahabat, para generasi salafus syoleh dengan sanad yang jelas, dengan e, apa namanya e, dasar, landasan, argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa diperiksa sohih atau tidaknya. Tanpa itu kita tidak bisa mengetahui bagaimana akidah dan pemahaman para salafus syoleh. Tanpa itu nggak bisa kita, ya. Oleh karena itu bongkarlah, pelajarilah kitab-kitab tulisan para ulama dalam berbagai macam disiplin ilmu. Wallahu aalam, sholawat. Ya, terima uh, kasih. Pelat pertanyaan selanjutnya lewat lewat telepon. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Tafadhal, Pak. Saya sekarang Pak, ya ya Pak Abu Sahdan di Sudirman Gak susah dan di mengapa pak? Mohon punten Pak Ustaz pada itu maros perkawis tadi kan ayat negeri Muslim ayat negeri Kapiter. Upami ningali bahwa itu teh negara Islam atau negara Kapiter teh berdasarkan banyak aboh mayoritas umat Muslim seperti hmm. Indonesia tapi kualitasnya berantakan misal gitu ya? Atau karena apakah di negara itu Diberlakukan hukum Islam atau tidaknya gitu. Itu bisa disebut negara kafir dan negara muslim itu bagaimana gitu Pak Ustaz. Iya. Semak jajakala Pak Ustaz. Iya. Wa iyakum. Waalaikumsalam. Pak Abu Syahdan di Sudirman, ya. Apa yang menjadi kriteria suatu negeri disebut negeri Islam atau negeri kafir? Kriterianya adalah syiar. Apakah syiar Islam ada enggak di negeri itu? Contoh syiar Islam itu azan ya, kemudian sholat berjamaah, kemudian uh, sahur ramadan, kemudian hari raya. Kalau syiar syiar tersebut ada di negeri itu, maka itulah negeri Islam. Presidennya, menteri menterinya Muslim, mayoritas menteri Muslim, presidennya Muslim. Lalu syiar Islam nampak di sana bahkan negara ikut eh, apa namanya andil dalam eh, pengaturan eh, ter, eh, tersebarnya syiar Islam tersebut ya umpamanya apa membebaskan bahkan me, ikut memasyarakatkan adzan sholat berjamaah sholat Jumat Bahkan penentuan satu Ramadan, satu syawal Dan seterusnya mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh warganya Maka kalau siar-siar itu nampak ya itu negeri Islam, negeri Muslim Dan selama presidennya itu Muslim wajib mentaati seluruh aturannya Selama aturannya tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam kalau ada penyimpangan, 1, 2, bahkan 100 poin penyimpangan, penyimpangan tersebut tidak mengeluarkan status negeri itu dari negeri Islam yang enggak sama sekali tidak menjadikan penyimpangan tersebut menjadikan negara itu negara kafir. Sebab sama dengan pribadi kita, ya pribadi kita pasti banyak penyimpangan pasti banyak melakukan dosa-dosa besar. Mungkin kita pernah berdusta, mungkin kita pernah bergibah, mungkin kita pernah menyakiti mendzalimi sesama um, muslim gitu ya. Pernah mencuri, pernah ini itu itu dosa-dosa besar yang dilakukan oleh person muslim, tapi dosa besar itu tidak mengeluarkan Status orang itu dari muslim menjadi kafir tidak. Dosa besar yang dilakukan oleh seorang Muslim tidak menyebabkan orang itu menjadi kafir. Kalau seorang Muslim suka sholat, suka uh, saum dan seterusnya, tapi dia juga suka mabuk, suka berzina, suka mencuri dan seterusnya, selama dia tidak menganggap uh, tidak menganggap halal terhadap perbuatan dosanya itu. Terhadap persinahannya, terhadap mabuknya, terhadap judinya, terhadap mencurinya, maka semua dosa besar itu tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar, muslim yang fasik atau muslim yang tolim. Demikian juga dengan suatu negara. Kalau negara itu negara yang mayoritas uh, uh, presidennya Muslim, gitu ya, kemudian syiar Islam nampak, maka itu negara Muslim. Kalau tuh ada penyimpangan dalam masalah pidana, dalam masalah perdata, dalam masalah politik kebijakan-kebijakan uh, politiknya umpamanya merugikan kaum muslimin, maka dosa-dosa kesalahan-kesalahan besar itu tidak menghapus status keislaman dari negeri tersebut tatap negeri tersebut negeri muslim tapi mungkin muslim yang zalim yang fasik tapi zalim dan kefasikannya kezalimannya tidak mengeluarkan status itu dari keislamannya ya adapun negara-negara Eropa, Amerika, Cina, Rusia itu tidak ada syiar Islam, tidak boleh azan berkumandang tidak boleh umpamanya takbiran dengan di apa di anunya uh, speakernya tidak boleh umpamanya orang salat uh, apa namanya terbuka nggak boleh mengganggu ketenterapan umum nggak boleh maka itu negara kafir ya walaupun ada jamaah Islam uh, salat berjamaah di mesin-mesin secara tersembunyi tidak boleh terang-terangan ada dan itu tidak terlarang tidak dilarang oleh pemerintah tapi tidak boleh di Expos keluar, maka itulah negara kafir. Wallahu a'lam bishowab. Ya, ada penelpon silakan, akhod dari Cimahi. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, apa dah? Iya, Ustaz. Uh, maaf, mau nanya, mungkin menyimpang dari ini, Materi. Iya. Uh, ini mau nanya, sekarang kan uh, lagi marak imunisasi tutup bayi. Nah, saya baca di internet katanya bahan-bahan e, untuk imunisasi itu dari bahan-bahan yang haram. Nah, makanya saya mau nanya ke Ustaz bagaimana Ustaz? Apakah baiknya diimunisasi imunisasi itu saja atau tidak? Ya, haram itu maksudnya apa? E, seperti nanah babi, terus nanas dari sapi, saya katanya. Iya, iya. Ya, makasih Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertama, hukum asal imunisasi ini pernah ditanyakan kepada kalau enggak salah disiarkan juga di Radio Roja ya. Eh uh, Syekh uh, Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-'Abbad, hafizahumallahu taala, pernah ditanya tentang masalah imunisasi, beliau menjawab hukum asal imunisasi untuk kemaslahatan itu dibolehkan. Hukum asal. Nah, ya. selama zat yang dimasukkan ke dalam tubuh si bayi itu Bukan sesuatu yang haram seperti umpamai berasal dari enzim babi dan seterusnya, ya. Tapi hukum asalnya selama zatnya halal, gitu ya, dan itu maslahat bagi si bayi menurut penjelasan medis, maka boleh-boleh saja, walaupun mungkin e, apa namanya tidak dikatakan afdol atau mafdul, tapi hukum asal mubah, mubah. Nah, akan tapi bila zat yang dimasukkan ke dalam e, tubuh sang bayi tersebut adalah zat yang haram, maka menjadi sesuatu yang tidak boleh. Oleh karena itu, harus di apa? Dikepastikan zat yang masuk ke dalam tubuh itu dari apa? Kalau umpamanya zat yang haram tersebut sekedar katalisator, adapun hasil akhirnya ya, hasil akhirnya tidak mengandung unsur-unsur yang Haram, maka dibolehkan, gak apa-apa Umpamanya proses pembuatan e, bahan yang akan disuntikan itu Melalui e, katalisator yang mengandung unsur yang haram Tapi sekedar katalisator Hanya perantara adapun hasil akhir, tidak mengandung unsur yang haram, maka boleh Apa yang menjadi dalil? Yang menjadi dalil adalah Adanya cuka yang secara sepakat dihalalkan oleh seluruh ulama Tidak ada seorang pun ulama yang mengharamkan cuka Padahal proses pembuatan cuka sebelumnya melalui e, sesuatu yang haram yaitu alkohol Yang apabila dikonsumsi membuat orang itu yang mengkonsumsinya mabuk jadi setelah e, alkohol lalu difermentasi lagi lalu berubahlah alkohol itu menjadi cuka gitu ya Dan setelah menjadi cuka semua ulama menyatakan itu halal Walaupun proses yang teralaminya melalui sesuatu yang haram terlebih dahulu Tapi sesuatu itu dihukumi dari hasil akhir Kalau hasil akhirnya tidak mengandung unsur yang haram maka dibolehkan Walaupun prosesnya mungkin melalui sesuatu yang haram, tapi hasil akhir yang dilihat, seperti cuka yang disepakati halalnya oleh para ulama. Wallahu a'lamissowab. Jazakallahu astagfirullahu jadabannya. Barangkali ini pertanyaan yang terakhir yang bisa kita sajikan, yang bisa kita angkat dari SMS dari Abu Afif di Antapani. Bagaimana menyikapi pendapat bahwa penetapan tiga tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asmawasifat adalah sesuatu yang baru? Artinya bid'ah juga? Sukroth Radlul Sat? Iya, sesuatu yang baru tidak berarti dia bid'ah. Benar, itu baru, ya penetapan istilah. Sama halnya dengan istilah-istilah yang ditetapkan dalam disiplin ilmu yang lain. Contoh ilmu tajwid. Ya, dalam ilmu Tajwid ada istilah Idhar, Idrum, Ikhfa, Iklab dan seterusnya. Istilah-istilah itu tidak ada di zaman Nabi dan para Sahabat bahkan para tiga generasi awal itu tidak ada. Tapi kemudian ada. Demikian juga ke dalam ilmu Nahu. Ada istilah mubdada, ada istilah khabar, ada istilah fa'il, naibul fa'il dan seterusnya. Itu istilah-istilah baru yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada, gitu ya. Apakah ilmu tashrif itu bid'ah? Izhar, idgham, iqlab itu bid'ah? Apakah mubdada khabar itu istilah itu bid'ah? Enggak. Tak ada seorang pun ulama yang membid'ahkan hal itu, ya. Ah, itu hanya istilah yang ditetapkan oleh para ulama untuk mempermudah memahami ilmu-ilmu itu. Tapi apakah idhar ada enggak di zaman Nabi? Ada. Contoh apa? Idhar yang ada di zaman Nabi contoh man a mana. Nah, itu idhar, tapi saat itu belum diistilahkan dengan istilah idhar. Ada enggak iklab di zaman Nabi? Ada. Contohnya apa? Mim ba'di ba um ba'nya, nun mati menghadapi ba itu namanya iklab. Nah, tapi saat itu belum disebut Iklab, istilahnya belum ada Lalu oleh para ulama Diberi istilah-istilah itu Untuk mempermudah orang Mempelajari ilmu tajwid Sehingga bacaan Al-Quran benar Ada enggak mubdada di zaman Nabi? Ada Contohnya apa? Alhamdulillahirrohbilalamin Alhamdulillah itu mubdada Hanya saat itu belum disebut Mubdada Nah, tapi kemudian oleh para ulama diberi istilah Untuk apa? Untuk mempermudah orang memahami bahasa Arab Memahami ilmu Nahu Ada nggak satu aja ulama yang menyatakan Itu mubzada khobar Fa'il na'ibul fa'il Itu bidah itu Nggak ada di zaman Nabi Ada nggak? Nggak ada Ada nggak orang yang membidahkan ilmu tajwid Karena idhar idgham ikhlab ikhfa Itu nggak ada di zaman Nabi Kata siapa? Nggak ada Ada cuma belum diberi istilah Demikian juga pembagian tauhid, ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa shifat. di zaman Nabi para sahabat istilahnya enggak ada. Tapi ada enggak tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa shifat? Jelas ada Al-Qur'an itu, tapi belum diistilahkan, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat belum ada. para ulama kemudian mengistilahkan istilah-istilah itu untuk memudahkan orang mempelajari dan memahami tauhid secara benar. Pemberian istilah itu untuk memudahkan ya, Bukan e, Mengadakan sesuatu yang baru Enggak, ada pun tawhid rububiyahnya Ada, ada, contohnya mana Alhamdulillahirrabbilalamin, itu tawhid rububiyah Ala lillahil khalqu wal amru Kepunyaan Allah lah Al-khalqu dan amru, itu tawhid rububiyah Hanya belum Diistilahkan dengan tawhid Rububiyah, tapi Tauhid rububiyah ada Hanya istilahnya belum ada Lalu para ulama membuat istilah tersebut Untuk memudahkan kaum muslimin memahami Tauhid Secara benar dan mudah Oleh karena itu, kalau pembagian Tauhid menjadi tiga Tauhid Rububi ya, uluhias masifat Dianggap bid'ah Berarti bid'alah seluruh istilah-istilah dalam ilmu syariat Tajwid bid'ah apa namanya, uh, ilmu nahu juga bin'ah Ilmu musalahul hadis juga bin'ah Ada enggak? Di zaman nabi hadis suhih, do'if, mutawatir, ahad, maudu Ada enggak? Enggak ada Apakah itu bin'ah? Enggak ada seorang pun ulama yang bin'ahkan itu Kalau orang awam yang memid'ahkan Enggak perlu didengar itu Anggap aja radio butuh Orang awam mah bodoh gitu Kita ikut para ulama Kita ikut orang-orang yang berilmu Termasuk Pengistilahan tawhid rububiyyah uluhiyah asmaul sifat adalah hanya istilah untuk memudahkan orang memahami tawhid secara benar sama dengan pengistilahan adanya idhar adanya idham adanya klab dalam ilmu tajwid adanya mubtada khabar dalam ilmu nahu adanya istilah-istilah dalam ilmu masaluh hadis semua itu istilah itu ditetapkan oleh para ulama untuk mempermudah orang memahami ilmu-ilmu tersebut. Wallahu a'lam. Ya, saya mohon maaf karena banyaknya pertanyaan yang masuk dengan masuk yang telat ya. Mungkin dikirimnya dari tadi tapi masuknya telat ke HP saya juga ada beberapa puluh lagi SMS yang tidak sempat saya bacakan karena waktunya yang tidak memungkinkan bagi kita untuk dilanjutkan. Sampai di sini saja dulu dan Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada hari Selasa ahari Jumat nanti sore ya nanti sore kita. Ada lagi pengajian dengan bahasa Sunda ngebahas masalah fikih dan hari Jumat juga pagi nah, dan sorenya juga ada dan lanjutan dari materinya akan kita teruskan hari Selasa pagi yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaiq walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.